abi muwalah dan pada saat ikhwan fillah azinallahu iyakum alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah taala kita akan selamanya kita akan memulai mengkaji salah satu salah satu cara untuk memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yaitu mempelajari ilmu alat ilmu alat kata orang-orang pondok anak-anak pondok <coughs> bilang ini termasuk ilmu alat alat untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW jadi alatnya untuk memahami Al-Quran dan sunnah ini ini alatnya, yaitu ilmu nahbu Adapun Ya, ilmu Nahwun ini sangat mudah, Cuman tiga bab. Yang saya tekankan ke antum Cuman tiga bab. Bab yang pertama ini yang harus antum ketahui yaitu tentang bab Erop. Ya tentang bab Erop ini nggak perlu antum tulis nanti akan saya jelaskan di sini. Ya bab Erop dan saya metodenya seperti metode yang saya pelajari semasa saya masih di NU Pondok Pesantren Nahdoin. Ya. Saya akan Praktekkan metode itu ya. Jadi Antum InsyaAllah Taala, Insyaallah ada istifadahnya Orang-orang ya. Setahu saya ya, Mereka itu Masalah ilmu alat Dan usul jagonya ya. Usul jagonya Makanya Al-Imam Al-Syafi'i dikenal dengan Ilmu usulnya Jagoan dia usulnya Tapi masalah hadis Al-Imam Ahmad, rahimahalal Taala. Ya ilmu usul usulnya penting. Nah alatnya untuk memahami, untuk memahami Al Quran dan Sunnah, yaitu ilmu nahu. Untuk fadilah keutamaan bahasa Arab, InsyaAllah sudah antum ambil dari Ustaz Isnan keutamaannya bagaimana? Salah satunya Al Quran itu terdokumentkan dengan berbahasa Arab. Kemudian akwalul ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahalal Taala katakan bahasanya bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu hukumnya fardhu kifayah. Dan orang yang pengen belajar ini memahami Al-Qur'an dan Sunnah hukumnya wajib. Assalamualaikum, hukumnya wajib orang yang pengen memahami Al-Qur'an dan Sunnah hukumnya wajib. Banyak sekali perkataan atau ya perkataan ulama Islam, banyak sekali saya tulis di sini. Ya, seperti perkataan Ibnu Al Qayyim al-Jauziyah, "Wa inna ma yu'rafu fadl al-Qur'ani man 'arafa kalam al-Arab." Sesungguhnya seseorang yang mengetahui keutamaan Al-Qur'an adalah orang yang memahami bahasa Arab. Kata Ibnu Al Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kalau jadi kalau ini, jadi maaf eh uh, mafu khilafahnya orang yang tidak bisa tidak faham dengan bahasa Arab, dia kurang memahami keutamaan Al-Qur'an. Ya, kata Syahul Ayat Ibnu Qayyim al-Jawziyah kemudian fa arafa ilmul lughah wa ilmul arabiyyah wa ilmul bayan wa nadhara fi asha'ar al-arab wa khatabaha wa maqawalaha min mawatin min mawatin iftikhariha wa rasailiha ya islam ay, ini kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah dia mengetahui ilmu bahasa kemudian ilmu bahasa Arab Ilmu lughah Ilmu ilmul arabiyyah ilmu bayan dan ilmul bayan ilmul bayan ini di sastra di ilmu adab ya wa fi asharil arab kemudian dia mengetahui syair-syair arab indah sekali syair arab ya. kemudian wa khutobihha dan khutbah-khutbah bahasa arab indah wa muqawalat wa muqawalatihha dan makalah-makalah makalah itu bahasa arab Mukawalatun. bahasa ininya jamaknya muqawalatihha dan makalah-makalahnya majalla fi mawatin iftikhari warasa'ilihha di tempat-tempat ya atau di makalah-makalah uh, yang dibangga-banggakan dan tulisan-tulisan yang menakjubkan. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam al Mutimiyah, Rasulullah Taala, ya, biar antum lebih semangat lagi lihat kata Syekhul Islam al Mutimiyah, wma zala sallafu yakruhu na taqiru shaqair al Arab, hatta fil muamalati wahwa at taklim bi gil Arabiyah illa lil haja. Dulu para salaf membenci Merubah syiar-syiar bahasa Arab, syiar-syiar Arab. itu apa? Benci mereka kalau ada orang tidak berbahasa Arab, benci sekali. Hatta fil mu'amalah sampai dalam mu'amalah mereka tetap memakai bahasa Arab. Wahwahat takal lembekir al Arabiya, iaitu berbicara dengan selain bahasa Arab, kecuali ilalih hajah, kecuali hajah kama nasd zalika Malik wa Syafi'i seperti yang dinaskan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Bal Malik. Lihat ini perkataan Imam Malik. Man fi masjidina bi ghairi al Kata Imam Malik, barang siapa yang berbicara di masjid kami, di masjid kami berarti masjid mana? Kata Imam Malik, masjid mana? Masjid Nabawi. Karena Imam Malik sebutannya adalah Imam Darul Hijroh dia nggak mau keluar dari ini dari Masjid Nabawi. Berarti di Masjid Nabawi. Kalau seandainya dia berbicara di Masjid kami dengan tanpa bahasa Arab, oh krijaminhu, dia harus dikeluarkan dari Masjid katanya. Maanas ya, kemudian maanas syairul asun ya juzun nukhi bihat ashabihah. Padahal memakai bahasa bahasa bahasa seseorang itu diperbolehkan karena dia memang bahasanya seperti itu, lakin suhu halil haja akan tetapi dipakai bahasa itu ketika dalam keadaan butuh atau di, karena hajah saja wali hefdi syiar Islam dan uh, Imam Malik mengatakan seperti itu untuk menjaga syiar syiar Islam jadi Arabi ya Arabi bahasa Arab itu termasuk syiar Islam, masya Allah ini dijelaskan oleh syekhul Islam dalam fatwawanya kemudian dan banyak sekali ya fadilah fadilahnya yang jelas, antum harus semangat, ya, nggak semangat semangat awalnya, jangan ya. semangat awalnya saja, tapi terus sampai antum benar-benar bisa mudah sekali, bener sebahannya Allah. Apalagi antum sudah belajar bahasa Arab di Ustaz Isnan, Ustaz Isnan Fendi ya, itu menambah mufradatnya. Antum di sini prakteknya, kalau itu Ustaz Isnan itu sudah masmul, sudah mencangkup tiga ini, tiga ilmu nahwu. Di sana sudah ada qawaidnya. Walaupun walaupun sederhana. Tapi ya kalau qawaid untuk ini aja ya, itu untuk dasar sih, ya. Qawaid di sini ini untuk semua dan intinya ini untuk membaca kitab. Bukan bukan untuk hiwar. Kalau ikhwan akhwan antum tahu banyak sekali orang faham membaca, ya, faham membaca gini diartikan tahu dia artinya tapi belum tentu dia bisa ngomong ngomong bahasa Arab. Contohnya di pondok-pondoknya Ustadz Aunur Rafiq dia kitabnya, wah, nahusarofnya bagus, tempatnya Ustadz Muslim, tempat di di, di Jambulur Rahman. Akan tetapi mereka susah melafalkan bahasa Arab atau mengucapkan bahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Ya, banyak ustaz masyaallah kadang-kadang ustaz uh, tulisannya banyak sekali, terjemahannya banyak sekali, tapi dia susah melafalkan. Dia itu mempelajari ilmu untuk dipahami bukan untuk mengucapkan. Paham? Ya, untuk bukan untuk ini. Tapi yang antum pelajari dengan Ustaz Ifnan, makanya di sana ada alhiwar. Itu untuk muhadatsah atau untuk percakapan. Nah, di sini pertama yang saya jelaskan antum harus memahami benar saya akan membawakan empat bab empat bab di sini empat bab ya harus. oh ya empat bab Ya, empat bab dalam ilmu nahu yang antum ini kan nanti ya bab yang pertama nanti dari al kalam di ini ya terong di ini ini ya antum yang harus perhatikan kemudian setelah kalam tentang al e ini aja, dua bab ini Antum kalau sudah kuasai Insya Allah Bisa Membaca Kitab kuning dan gundul hmm. Kitab kuning dan gundul Yang sekarang ini jadi momok Insya Allah ini bisa Pahami. Tapi ini banyak cabangnya Nah ini juga banyak cabangnya Nah Cabangnya itu yang penting dasarnya ini Difahami Ya. Dan ini ilmu jurum-jurumiyah ini antum tahu enggak saya belajar kelas berapa? Sanawiyah. Saya belajar kelas 4, sudah hafalan semua jurumiyah tuh Ya. Sanawiyah SMP saya di atasnya. Sanawiyah itu saya sudah uh, jadi kelas 4, memang di ini ya di diulang 2 kali dari kelas 4 sampai kelas 6. Baru sanawiyah menginjak ke atasnya Ajurumiyah ke Al-Amrithi. Nah, di sana ada atasnya lagi lebih lebih luas yaitu kitab Al-Amrithi. Untuk antum khusus dua ini aja kalau bisa paham, enggak perlu Alfiyatul Ibnu Malik. Alfiyatul Ibnu Malik itu untuk ngarang, untuk ini enggak perlu. Antum memahami ini aja insyaallah taala, antum bisa membaca kitab yang biasanya senang lihat apa yang terjemah terjemahan bahasa yang terjemahan nanti males bacanya karena panjang bahasa Arab cuman berapa paragraf nah berapa paragraf tulisannya panjang bahasa Indonesia bahasa Arabnya cuman dikit dan lebih seneng melihat bahasa Arab itu masya Allah ya kelebihannya bahasa Arab itu nah kawan sekalian demiakan Allah swt kitab ini kitab jurumiyah ini biar antum kenal dengan jurumiyah ini. Kalau di pondok pesantren itu yang dijadikan wirid atau wirid ini baca pagi petang tuh ada orangnya. Ada orang yang Al-Qur'an enggak tahu hafal enggak. Ini kekurangan nasallahu salama afiyah Ya saya sendiri ya kekurangan orang-orang saudara-saudara kita yang mengatakan dirinya ni nahdhiyin ada kekurangannya. Yaitu apa? Mereka senang banget mempelajari ilmu alat ilmu usul, ilmu mantik ilmu uh, ya termasuk ini ilmu nahmu sorof senang sekali, akan tetapi kadang-kadang mereka melalaikan Al-Quranul Karim nah, bapak saya, orang tua saya alfiah dari belakang seribu nazom pengen seribu nazom itu nazom nah, ya, kalau um, nazomnya Imriti ini saya masih hafal ini, karena sudah Ulang-ulang sampai empat kali. saya Sekarang masih hafal nanti kadang-kadang saya sebutkan Dalimriti. Empat kali saya ngulang-ulang. Ya, Bapak saya itu hafal dari belakang. Tapi ditanya, hafal Al-Quran enggak? Juz'ama aja mungkin enggak hafal semuanya. Nah, ya, Itu kekurangannya. Jadi kalau subhanallah ya. Kalau mereka senang mempelajari Al-Quran sekaligus ininya luar biasa dan banyak mereka itu ini atasnya mrit ini ada alfiya Ibnu Malik ada alfiya Ibnu Malik ini yang jadi pokoknya ilmu terakhir tingkat tinggi ilmu alat tingkat tinggi yang dijadikan maddah atau ee, jadi apa ya pelajaran yang ulia yang tinggi di aliyah kalau sudah aliyah ini pelajarannya Nahwunya ini Alfitu bin Malik. Ini kalau dilip ya, dipelajari, ditakmili, kemudian diulang lagi di syariahnya Alfitu bin Malik. Biar nanti tahu saja. Nah, ini ada yang wiritan. Nanti saya itu dulu sebelum belajar acungun ya, saya itu membacakan Fatihah ke Mbah Kiai Kholil Bangkalan. Biar nanti tahu bangkalan. Makhyailul bangkalan, bangkalan Madura itu ceritanya. Eh, kalau Madura itu ceritanya wiritannya, wirid. Jadi doa pagi petang itu ajurumiyah, kitab ajurumiyah. Jadi apa? Al kalamu wal lafdzul Dan seterusnya bil wad'i fal ismu dan seterusnya sampai terakhir. Mungkin amriti juga alhamdulillahilladzi qatwafaqa walil ilmi khairun khalqihi walituqahatanah qulubuhum lin nahwi famin adzim sya'nila sampai mulutnya ini dan nanti jangan heran itu syair-syairan itu dibuat nanti kalau namanya ujian itu dibuat perlombaan dibuat perlombaan syair-syair itu apa perlombaannya namanya imtihan oh, bukan imtihan e, Hitam akhirus sanah ya itu dibuat perlombaan, ya kitab-kitab ini. Padahal kalau yang ngarang tahu, marah sekali dia. Karena apa? Dibuat lagu-lagu. Lagu-lagu ini Inul dan lainnya. Tahu enggak? dangdutan Lihat ini. <tuh> Alhamdulillahilladzi kotwafako. Itu nazum-nazum memberiti. Alfiyah juga seperti itu. Kalamuhum lafzun mufidun kastaqim. Wasmon wafi pensum maharfunil kalim. Tahu enggak antum lagu itu apa? Inul lagunya Inul. Cucak rawa dibuat ini. Kiyainya duduk Dia yang diundang dari mana, kiai-kiai itu duduk di depan sambil lihat. Ah, muridku bisa kayak gitu. Jadi kebanggaan. Asallahu sallamul afiyah, ya. Tashabbuh, tashabbuh dengan orang-orang fasik, ya. Wal auzu Saya sekarang lihat la ilaha illallah. Kalau lihat kayak gitu banyak-banyak istighfar ya nah sekarang naikwan sekalian banyak faedah di sana di pondok pesantren sebenarnya tinggal mengarahkan saja banyak sekali istighfadah istighfadah terutama ilmu ini saya terus-terang saja saya istighfadah saya jadi ke ini ke kuliah ke inilah karena bagaimana sudah tahu ilmu alatnya sudah paham nah, antum insyaallah. allah saya akan jelaskan biar antum tahu bahwasanya ilmu bahasa Arab, ilmu nahbu, itu gampang. Dipelajari anak-anak SD. Nah, yang belajar anak kelas 4 SD. Nah, gampang sekali. Ya. Kemudian, <coughs> selain gampang, ilmu ini, ilmu nahbu ini, ilmu nahbu itu cuman membahas akhir saja. Roma, benar, kalau gak percaya. Fathah, Kasroh, sudah itu nanti. nanti ada lagi tanwin itu nahwu pembahasan cuman itu itu berubahnya apa kalau itu wawu di sini nunnya dibuang karena ini ini ting, uh, eropnya karena ini nasof gue gampang sekali nahwu nah sorof uh, kalau sorof itu memang namanya sorf itu sorf itu kalau sorf sorful ali atm itu kan ngambil uang jadi dari pokoknya kalau shorof fa'ala fa'ala fa'ulu fa'alat fa'alata fa'ana fa'alt fa'atuma fa'atum fa'ati dari awalnya asalnya apa? Al fi'lu contohnya. Asalnya dari apa? Nah ini ini ini. Shorof-nya paham ya. Ini shorof. Al fi'lu berarti asalnya dari kalimat fa'ala. Nah, itu namanya sulasi ya. Sulasi mujarrot, ada sulasi mazid, ada ah, humasi sudah sih. Nah itu ke ilmu sorof. Kita tinggalkan sorof. Sorof itu nanti kita mempelajari di sini apa pelajaran. Nah yang sudah jadi di sini. Kalau sorof berarti suruh ngarang, suruh ini berbicara itu. Kita baca di sini kita praktekkan nanti. Gitu ya. Nah ilmu ini ilmu ajurumi ya di sini ya. Saya ambilkan syarahnya yang syarah dari Kitab Al-Jurumiyah ini yaitu syarahnya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Saib bin Sa'id al-Wusubi yang dikenal dengan Ahlu Sunnah ini pencarahnya ya ini Sholat Taala dia itu min Ahlu Sunnah ya di sini juga disebutkan termasuk keistimewaannya keistimewaan dari syarah ini syarah atau penjelasan dari Kitab Al-Jurumiyah ini adalah bahwasanya Contoh-contohnya itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ada faedahnya juga untuk menjelaskan tentang Akidah As-Sahihah. Di sini seperti yang dijelaskan oleh Abi Abdullah, Ahmad bin Thabit, bin Sa'id Al-Quswabi. <tuh> Kemudian Musonif, nama pengarang ini. ya Pengarang uh, Ajurumi ya asalnya, Matannya. Matan itu berarti apa kerangkanya. Kalau dimodif di ini berarti syarahnya. Apa berarti? Asli, asli, asli. Ya, habis besarnya matanya atau ini ya. Itu matanya itu adalah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangan siapa? Karangan Abu Abdullah itu bisa baca yang punya buku ya. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sunahij As-Sunahij. Sunahij ini termasuk ulama nahwu yang sangat terkenal ya sangat terkenal Asan Haji. Nah, tidak penting masalah itu, yang penting ilmunya di dalamnya, ya. Yang jelas antum fadoil atau keutamaan bahasa Arab sudah antum pahami dan sampai antum sudah belajar semangat seperti ini enggak mungkin kalau antum enggak tahu tentang keutamaan berbahasa Arab. Nah, sekarang karena saya membahas tentang ilmu nahwu saya akan jelas silakan dibaca di situ. Di situ ada di halaman 12 kan? Ya. Selama saya harap ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan harus ikut terus, enggak boleh enggak ikut. Karena itu dasar. Ya. Ya. Di selama itu enggak boleh enggak boleh ghaib yang gak FDI ini harus ini karena apa? Nanti kalau ketinggalan satu ya susah ya. Kayaknya kalau memang ada yang bisa ngerekam, silahkan direkam. Kalau ada muda karohnya, saya dulu ada namanya musyawarah, musyawarah bersama ketika belajar. Ya, ketika belajar. Nah, itu kayak tajwid loh sebenarnya. Mau belajar tajwid. Guru apa? Itu tinggal prakteknya aja <tuh> Ada musyawarahnya Nah pertama Mukaddimah kita Apa sih sebenarnya nahwu Lihat ini i'lam Kita lihat i'lam yang punya ininya Diharkati dulu <tuh> Ya karena ini gundul Ya masih gundul I'lam Mukaddimatun Fi ilmin nahwi ini bacanya Muqaddimatun fi 'ilmin nahwi fi 'ilmin nahwi Ini muqaddimatun, kenapa muqaddimatun? Ini pembahasannya di nahwu. Ya, pembahasannya di nahwu. Muqaddimatun ini kalau enggak tahu ini muqaddimatan. Wah, kok tiba-tiba muqatimatan? Dengar aja, wah, baru-baru sudah muqatimatan. Asalnya dari mana itu? Nah, salah, udah tahu salah itu, Hah, itu salah. Tahu kalau ilmu nahwu tahu, wah kok dibaca tun, ya bener tin. Nah, ini kok fi ilmin nahwu doma salah. Ah itu salah. Jangan banyak komentar ini nanti komentarnya yang sudah tahu ilmunya dan saya ini, ini yang tahu ilmunya ada syarat-syarat yang sudah tahu ilmu, yang sudah pernah belajar nahmu. nggak boleh bertanya lebih satu, ah kalau bertanya lebih berbahaya. nggak pokoknya ikuti yang di depan ini nanti saya omongkan. nah itu saja, nggak ada, di, nggak ada yang lebih. ya pokoknya nanti masalah ini ya cukup dengan apa yang saya sampaikan dihafalkan udah gampang ya. sekarang berikutnya. Muqaddimatun fi ilmin nahwu Muqaddimah Ya muqaddimatun muqaddimah Atau muqaddimah? Muqaddimah itu apa? Pembukaan atau pendahuluan Fi ilmin nahwu Dalam ilmu nahwu hmm, Gampang kan? Ini lihat terjemah gampang sekali kok Antum nih Kadang saya malah bingung bahasa Indonesia antum, <laughs> Saya susah ngomong oh, apa bahasa Indonesia Faham? Nanti Antum juga seperti itu Kalau sudah pintar bahasa Arabnya bingung bahasa Indonesia saking bahasa Arab itu luas sekali. Ya, ealam, ealam, nggak boleh ini bisa dibaca alamu, padahal ini I'lam yang benar ealam. Ya. Bawa pensil ya, tulis ealam, anahu, yanbari, yanbari. Kenapa tidak dibaca yanbari? Kenapa tidak dibaca Yam Barilanas, Pak Amrin Nalsya? Kenapa tidak dibaca Yam Baril? Ini bukan Quran. Saking fasih di fasih fasih kan? Baca kitab. Malah salah malahan, ya? ya. Salah malahan, karena itu bukan untuk ini. Malah enggak jelas nanti, ya. Karena tajwid itu untuk memperindah. Kalau ini diperindah, ya boleh boleh aja. Tapi malah enggak benar. Yam Yam Baril, enggak perlu dibaca Yam Yam Baril. Baca <laughs> Iqlap, gak perlu dibaca Iqlap Yanbagi Likulli syari'in Likulli syari'in alam artinya apa? Ketahuilah Annahu sesungguhnya Annahu sesungguhnya Yanbagi Sebaiknya, seyugyanya Yanbagi, ini saya artikan letter-letter semuanya Haa Likulli syari'in. Bagi setiap. Nah, syari' itu tahu artinya syari'in. Jalan. Street. <laughs> syari' itu street. Nah. Tapi ini kalau diartikan jalan. enggak cocok. Ya. Syari'in. Orang yang hendak mempelajari. Syari'in. Ini fi'il. Syari'in ini. Bukan fi'il ya. Ini ismun fa'il ismun fa'il ism fa'il berarti orangnya bagi orang yang hendak melalui ya, semuanya subuhnya sayoqiyanya hendaknya bagi orang yang hendak melalui fi fanin minal funun dari fi fanin fan minal funun ini indahnya bahasa arab fan itu mufrad jamaknya funun ya fan artinya itu skill fan itu skill fanni Fani, Muhandzoh, itu ahli Fani, skill apa di uh, apa Fanninya, betul. Apa namanya Fani itu skill punya skill, ya orang yang berskill. Hmm. Bagi orang yang hendak melalui atau memahami skill atau uh, salah satu ilmu, ya. Nah ini lihat Anyataso Warohu, Anyataso Warohu. Ini ada an, ini nahwu. Harus ada fathah. Ini fi ilmu dore, ini ada an, minal roh. Ha? Fi fanin, tanwin. Minal fununi. Hmm -hmm. Dari berbagai cabang ilmu, bisa gitu. Dari berbagai, bagi setiap. ya Sesungguhnya, ketua ya, i'alam. An nahu yan bagiliku li syari'in fi fanin minal fununi, an yata ketahuilah sesungguhnya atau sebaiknya ketahuilah sebaiknya annahu enggak usah diartikan, diartikan satu-satu sama Syekh Google, sama Google itu. Satu-satu ya malah bingung loh apa. Ya sama kayak gitu. Jangan diartikan letter-letter semuanya. Ya. Ketahuilah bahwasannya ya seyogianya -se bagi setiap orang yang hendak belajar tentang fan atau tentang apa fan tuh keahlian pas keahlian tentang keahlian anyata suwarahu hendaknya dia tahu gambarannya ya tasawur gambarannya ayata suwarahu an yata nah ini yang lebih penting lagi apanya Harkatnya. Nah, ini yang lebih penting lagi harkatnya. antum habis ini coba saya bacain dikit-dikit gini baca an yata sawwaruhu wa agar dia hendaknya eh, tahu gambarannya wa <tik> dan mengetahuinya wa dari kalimat arafa dan mengetahuinya qabla syuru'i fihi sebelum dia melaluinya. Qobla syuruhi fihi. Sebelum dia terjun di dalamnya. Atau sebelum dia mempelajarinya. Harus ada gambarannya. Liakuna ala basiratin fihi. Liakuna. Ala basiratin. Fihi. Liakuna. Ala basir rotin fihi supaya ya, belajarnya ala basiroh di atas ilmu basiroh tu. Basiroh tu asalnya apa? Arti letterlynya -like melihat. Tapi kalau diartikan melihat basiroh tu ilmu artinya dalam Al Quranul Karim dalam surah Yusuf. Uh, uh, Ala basirat, waman ittabani. Ya, ala basirat, ya. ala basiratin. Di atas ilmu, ya, dakwahnya Rasulullah Sallam itu di atas ilmu. Ala basiratin, ana waman ittabani. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallam itu dakwahnya ala basirah. Lea kuna ala basiratin. Basirah di sini bukan seperti roa, ah. artinya basirah ni. Kalau cuma melihat lain. Basiroh ini dengan hati Basiroh, ya, et. Basiroh dengan berarti benar-benar paham benar, nah itu ilmu benar, tu ya. Alas Basirohin fihi ya. di dalam apa ini, dalam ilmu dalam ini uh, uh, fun tadi, ya. wa ilah lam yantafi' bihi di sini juga gitu wa illa lam yantafi' bihi lihat ini lam yantafi' enggak boleh dibaca lam yantafi' ah ini dia ilmu nahwu lam yantafi' disukun ah lam yantafi' bihi nah kalau tidak wa illa dan seandainya tidak ya artinya seandainya tidak digambarkan dahulu Kemudian dia mengetahui secara balsiro, ya, uh, tidak mengetahui apa uh, gambarannya. Uh, apa sih? Mau pelajar. contohnya. Orang mau mengambil ini, uh, mempelajari uh, buat tempe. Dia harus tahu. Oh, belajar udah paham dia. Tapi apa fungsinya tempe? Enggak tahu. Akhirnya apa, buat-buat begitu saja. Enggak dimanfaatkan buat apa saja di sini maksudnya seperti itu wa illallah kalau seandainya dia tidak ada gambarannya kemudian tidak mengetahui sebelumnya maka lam yanta fihi fi tidak bisa memanfaatkannya atau tidak bermanfaat lam yanta fihi fi wa yahsul at tasawwur wa yahsul at tasawwur Wahyuhsulu atsawuru, nah ini nahu lu ru. Di Ma'rifati Umurin, Di Ma'rifati Umurin, Di Ma'rifati Umurin, Di Ma'rifati. Umur. Okay, okay. Uh -huh. Okay, okay. Ya. Wayahsulu at-tasawwur bi ma'rifati umurin. Dan gambaran itu bisa didapat. Nah, gini. Kalau wayahsulu dan berhasil. Ah, at gambaran bi ma'rifati umurin, bi ma'rifah dengan ma'rifat apa namanya? Ma'rifat. Artinya apa? mengetahui ma'rifat umurin jamun jamaknya dari amr perkara umurin berarti perkara-perkara dan gambaran itu bisa didapat dengan mengetahui beberapa hal nah gitu loh artinya dia kata wahyah sulut tasawuru bima'rifati umurin antum masih awal jadi yang ngerjemahin ya susah antum baru satu pertemuan. Wah, kok susah sekali mau ngartikan ini semuanya enggak bisa. Harus awalnya kayak gitu. Awalnya harus enggak tahu, baru nanti tahu. Ya. Ini sudah ini waduh kayak gini gimana ngartikannya? Susah sekali ini. Enggak, jangan putus asa. Ada ada ininya. Adum, baru per, satu pertemuan, sebulan, dua bulan. Mintanya sudah langsung bisa baca kitab. Kutubus Sittah langsung dibaca semuanya. Ya di sana tuh abahnya ustadz yang nggak tahu usul, usul aja nggak tahu. Saya kadang-kadang ada kalimat yang susah, ada usul-usul itu susunan yang membingungkan. Nah itu bisa diketahui dengan nahwu. Itu harus dengan kadang-kadang satu baris saja atau satu paragraf itu memahaminya bisa satu jam dua jam. Ya itu diartikan satu-satu set. Ini kedudukannya jadi apa? Ini apa? Pakai nahwu. Nah, itu baru setelah itu wow oh, ini baru paham karena bukan bahasa saya <guluh> ya, bahasa kita bahasanya orang-orang Arab orang-orang Arab paham tapi nggak paham mereka kaidah ini ya orang Arab mereka malu kalau saya antum nanti kalau pintar bahasa Arab antum ngomong bahasa Arab yang kus kus mereka malu diajak ngomong ya malu masya Allah dan tahu keistimewaan tidak semua orang bisa Ya, kadang-kadang mereka bisa berbicara bagus tapi kaidahnya tidak tahu. Antum bisa bahasa Indonesia bagus, tapi saya aja enggak paham tuh subjek predikat apa itu unsur-unsur itu. Itu juga enggak paham saya, ya. Itu insyaallah taala mudah disini, di sini e, ini saya jelaskan yang mudah insyaallah taala. Nah, biar gambaran itu ada di benah kita, kita harus bi ma'rifati umurin harus mengetahui beberapa hal. Beberapa hal. Yang pertama ini. minha sebagian atau diantara. Ini tasawurnya itu. Tasawur sekarang kita pakai bahasa Arab. Tasawur. Antum harus tasawur dulu. Sudah harus tahu gambarannya. Eh, iya. Tasawur itu bisa pakai bahasa ini. Habut <tuh> alaika antasawur. Nah. Nah ini yang sudah bahasa Arabnya sama Ustad Isnan, nah itu bisa dipakai nanti ngomong. Alaihika antasowar, nah gitu. Nah sekarang wajar kita belajarnya juga lama bertahun-tahun. Ya harus ini antum, baru ini sabar penuh nih harus sabar. Dan istiqomah makanya nanti di ini nih harus Oke. ada di absen. Saya ingin di absen harus masuk nggak boleh nggak masuk. Ya, ya. Nah. Sekarang nih seperti kajian kita pengen sudah kajian bertahun-tahun nih pengin sudah pakai kitab gini. Nah, ini diartikan dasarat antum nah, dah. Hmm, tinggal yang enggak tahu artinya ya, set gitu. Seperti itu, itu insyaallah taala. Izinkan. Kemudian ya, apa hal-hal itu yang harus diketahui pertama adalah ta'rifuhu. Ta'rif definisinya, definisi apa ilmu nahwu biar kita itu tahu nahwu itu apa sih harus tahu ta'rifnya ta'rifuhu definisinya wa mawdhu'uhu ya bab-babnya mawdhu'uhu wa mawdhu'uhu dan bab-babnya tentang apa sih nahwu itu tentang apa nah itu biar tahu Wathamrotuhu, hasilnya, atau ini ya buahnya, bisa tamrotun buah, tapi di sini artinya hasilnya. Hasil setelah kita memahami ilmu nahu apa, ini ada. Kemudian berikutnya, washarafuhu, nah, syaraf, tau syaraf, syaraf itu? Keistimewaannya, kemuliaannya, syaraf itu. keutamaannya Wa nisbatuhu nisbat tahu menisbatkan diri kepada fulan, Menisbat saya nisbat saya kepada Syafi'i. Ha, Syafi'i nah nisbatnya digolongkannya, digolongkan atau di apa nisbat itu? <coughs> Digolongkanlah. Golongan atau persandaran. San enggak, sandaran. Sana tak apa ya? Menisbat, menisbatkan diri. Nah, contohnya menisbatan diri dengan halus sunnah wal jamaah. Saya adalah Sunni, halus sunnah wal jamaah. Itu. Nah. <tuh> Kemudian berikutnya Wa wadiyuhu, wadiyun, waduah artinya apa? Meletakkan. Kalau wadiyun, wadiyun, siapa? Wadiyun fa'il siapa berarti yang meletakkan yang meletakkan batu. Nah ini yang meletakkan nahwu. Jangan diartikan meletakkan yang mengarang ya, atau yang e, membuat kaidah nahwu. Nah itu waadhi'uhu orang yang membuat kaidah nahwu. Dan wahukmu'hu. Wahukmu'hu. apa artinya hukmuhu dan hukumnya, hukum mempelajari ilmu nahwu. Gampang ya, berarti kita itu harus punya tasawur. Nah sekarang, kalimat tasawur apa artinya? Gambar. Pu ada gambaran. Gambaran ilmu nahwu ini tentang apa aja? Nah, gambaran ini bisa kita ketahui dengan apa? Yang pertama definisinya. Nah, Kemudian bab-babnya, maubuk maubuknya, bab-babnya, kemudian faedah faedahnya atau apa hasilnya, apa manfaatnya ketika setelah kita belajar ilmu nahwu, kemudian syarafu dan kemuliaan ilmu nahwu itu apa? Kemudian nisbatnya ilmu nahwu itu termasuk digolongkan dikategorikan dalam ilmu apa, disiplin ilmu apa? Ya, kemudian wadhuu dan siapakah yang membuat atau me... meng yang membuat kaidah kaidah ilmu nahu nih siapa nanti di sini dijelaskan nah kemudian dan apa hukumnya itu hal-hal yang harus kita pahami fata arifu lugotan lugotan fata nah, arifu definisi menurut bahasa lugotan lugotan definisi Nahwu secara Bahasa Apa bahasa itu? Etimologi <laughs> ya, Etimologi ya. Menurut bahasa Yutlaku ala Ma'anin ma kathiratin Nah ini nahwu nanti Antum tahu Ala ma'anin kathiratin Nah itu nahwu ya. Ma'anin kathiratin minha. Fataarifuhu lugu tan yutlaku ala maanin kathirah minha yutlaku yutlaku tu di yutlaku ala maanin kathirah bisa diambil dari makna yang banyak atau arti yang banyak yutlaku bisa diitlakkan diitlakan tu Diumumkan ya, mutlak, muqayyad sama mutlak sama ya. Muqayyad itu apa kalau ilmu tafsir, ilmu usul, uh, usul tafsir atau usul fikih muqayyad itu yang dibatasi khos ya, muqayyad. Kalau mutlak berarti umum. Kalau zikir mutlak sama zikir muqayyad. Antum ingat? Zikir mutlak itu zikir yang baca apa? takbir Allah Akbar Allahu Akbar itu ketika ini di nah itu tidak terikat waktu kapan saja itu mutlak. Nah, yutlaqu alamaan katsir yang memiliki makna banyak gitu aja. Diitlakkan dengan makna yang banyak, mutlak. Tidak dibatasi uh, satu saja tapi banyak. Yang pertama, makna yang banyak itu apa nahwu itu? Yang memiliki apa arti nahwu secara bahasa? Secara bahasa adalah al-qasdu Artinya menyengaja. Atau tujuan. Bisa. Al-kosdu. Ma-kosduka. Apa tujuan kamu? ya Itu di muhadasah. Ma-kosduka. Ta'ti ilahuna. Apa tujuan kamu? Pergi ke sini. Takul. Takul. Seperti engkau mengucapkan atau seperti takul seperti engkau berbicara atau mengucapkan nahautu tu jihata zaidin ini secara bahasa lo ya Nahautu tu jihata zaidin saya menuju arahnya zaid ya. nahawu tu jihata zaidin saya menuju takul al-kostun -qas, ha, menuju menuju al-kostu bisa mengenyang aja kemudian sengaja menuju menuju nahaw itu pergi ya, menuju nahaw itu nahwal Ka'bah arah arah bisa nahwal Ka'bah berarti ke arah Ka'bah nahwal Ka'bah nahwal masjid ke arah masjid nahwa syari' ke arah jalan. Sambil antum biar tahu ininya. Nahwa syari' ke arah jalan. Nahwa sayyara ke arah apa? mobil. Nah. Nahwu berarti bisa diartikan itu apa? artinya secara bahasa lo lah ya. Secara bahasa itu bisa e, tujuan, kemudian arah nahwu itu nahwa. Kemudian arti yang kedua al mithlu contoh artinya contoh nahwu nahwu nanti ya dipakai juga gitu nahwu zaitun banyak z-nya di kalau jurumi ya itu yang paling banyak zaid sama umar diulang-ulang zaid karena itu yang bisa ya kalimat zaid itu yang mu'rob mu'rob itu yang bisa dirubah-rubah zaidan Zaitun, Zaituna, Zaidani, Zaitina, nah, itu yang bisa dirubah makanya yang banyak di kalimat ini ini adalah kalimat zaitun dicuruminya. Tapi, aikos kosot tuha, uh, aikosot kos, tuha, tuha, kosot tuha, dalnya disukun kosot tuha. Ay, itu artinya maksudnya gitu loh, maksudnya atau yakni yakni ya ai yakni ai qasadtuha saya menuju ke dia ai qasadtuha saya ke dia saya menuju ke dia ha ya, qasadtuha menuju ke jiha maksudnya H ha itu kembalinya ke jiha jihat az-zaidin ha bukan hu ya menuju ke jiha jiha apa artinya arah arah zaid ya Jihah ini kenapa ha? Nah itu nanti ada pembahasannya. Kenapa ha? Kok enggak hu? Nah, jihah ya. Kemudian arti yang kedua. Lupa tadi ini kosut tua. Al-Mithlu. Arti yang kedua adalah Al-Mithlu. Ini harus ini loh ya. Enggak bisa satu jam setengah jam. Karena nuntun ini yang agak lama. Ya. Al-Mithlu. Makanya saya enggak kasih pokok timah poanjang. Karena itu udah ini. Kalau kasih mukotimah habis waktunya buat mukotimah to, ya almislu sekarang takul almislu ini apa? Uh, uh, ininya apa? Ini apa? Di sini yang kedua ini maksudnya apa? Arti nahwu secara bahasa lugotan secara lugoh, lugoh itu artinya bahasa. Nahwu secara lugoh atau secara bahasa yang kedua yaitu al almislu artinya apa? Contoh takul, seperti halnya engkau mengucapkan atau takulu. Ini karena kita belajar nahwu nggak boleh terakhirnya disukun, harus di diharkat takulu. Nggak hmm, boleh takul. Nah kita ini kata ini uh, kaidahnya orang ini kalau takut salah di ini nahwu disukun aja selamat makanya ada kaidah di sana taskun aslam kamu sukun yang terakhir selamat kamu selamat karena apa enggak ini yang penting kan disukun sukun aja yang terakhir tapi itu tahu kok disukun berarti enggak tahu ilmu nahwu nah itu takut salah itu taskun aslam kaidahnya orang-orang ini biar enggak kelihatan salahnya disukun aja semuanya terakhir Nah kita belajar nahmu takulu Fi ilmu dhore atau Dommah itu harus Dommah Seperti halnya Engkau mengucapkan Zaidun nahwu aliyin Karena ini nahwu Diartikan apa? Contoh seperti Artinya ini ya Aimithluhu seperti Zaidun seperti Ali nah, Zaidun Nahwu aliyin Nahwu aliyin Mudah kan? Nah Artikan satu-satu loh Paham kan? Ay mitluhu Yakni Mitluhu Seperti dia Seperti dia siapa? Seperti Ali Zaid itu Seperti Ali hmm. Kemudian makna Nahwu Yang berikutnya Afwan ini kalau ada yang Sakit kaki boleh gini-gini, tidak ada masalah ya Afan kan jadi bebas ini jangan ini karena ini belajar ini saya karena ada mungkin yang kena asam urat banyakkan kolesterol silakan tidak ada tidak ada masalah ya jangan sampai ditahan-tahan karena ini nanti malah hawanya ingin cepat pulang aja nak ya santai aja nah, insya allah nanti ini santai aja ya al mikdar yang ketiga adalah al mikdar Al mikedaru, ya, wah ni kebiasaan disukun juga nih. Al mikedaru, ya. takul endi nahwu alfin, endi apa endi? Saya punya nahwu alfin sekitar seribu perkiraan, perkiraan artinya al mikedaru perkiraan bisa diartikan takdiron perkiraan artinya takdiron kira-kira ayy kodru alfin ayy ayy ayy kodru alfin ayy ini diart artinya yakni maksud saya ya, atau maksudnya kodru alfin kalau yakni itu maksud saya ayy maksudnya kodru alfin kira-kira seribu Paham, ya? Menurut bahasa Nahwa itu memiliki tiga arti Nah ini baru ta'rifuhu ta Kan antum harus fahami semua ini Harus tasawur Ada gambarannya ini Tasawurnya berapa perkara Ta'rifuhu ta wa maudu'uhu Wa thamratuhu wa syarafuhu Wa nisbatuhu wadi'uh Wa hukmuhu Selesaikan, selesaikan ya Wal ma'na al awwalu Wal ma'na al awwalu Aksaruha Wa azharuha hmm. Wal ma'na Al awal Aksaruha Wa azharuha Arti yang pertama Yaitu Apa? Al qasdu Pertama Aksaruha yang paling banyak wa adharuha dan yang paling nampak-nampak maksudnya apa dan yang paling benar maksudnya di sini ya yang aktsaruhu kebanyakan para ulama mengartikan nahwu secara bahasa itu adalah apa al qasdu nah, walaupun nahwu itu dimutlakkan yutlaku ala ma'anin kathiroh ala ma'anin kathirotin Dimutlakan dengan banyak arti salah, salah Yang lainnya Selain dari al apa Al-Mithlu dan Al-Mikdaru Itu Nahmu secara bahasa Nahmu secara bahasa Itu apa Yang pertama adalah Al-Qosdu Kemudian yang kedua Al-Mithlu Yang ketiga Al-Mikdaru Yang penting Antum tahu artinya Tahu kan artinya Gampang itu secara bahasa. Sekarang nggak perlu diartikan al-kostu artinya ini ini apa? Al-mikdaru itu perkiraan, perkiraan al-mikdaru. Jadi secara bahasa, ulangi lagi. Yang pertama adalah al-kostu, kemudian yang kedua al-mithlu, yang ketiga al-mikdaru. Faham ya? <tuh> Tubu hasan nahwu itu memiliki tiga makna. Gampang ngantong dah bahasa Arab udah. Makna yang pertama, al-qasdu. Enggak perlu diartikan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah al-mithlu. Yang ketiga adalah al-magdharu. Ya itu udah pintar bahasa Arab, udah Nahmu Masya Allah. Nah. Sekarang wastilahan dan menurut istilah Ilmun biusulin mustan mustan bapatin min kalamil Arab min kalamil Arabi ayo nggak boleh disukun min kalamil Arabi atau ah, sudah tahu Erop gitu aja nanti bab Erop tahu ini ana ana faasila ya'rifu ya biha ya'rifu ya biha ini aja, aja tebakan gimana bacanya ahwalu apa ahwala apa ahwali <laughs> Ya'rifu ya biha Ahwala awakhiril kalimi Ahwala awakhiril kalimi I'raban Wa binaan Ilmun Artinya apa? Ilmu Ilmu pengetahuan Biusulin Biusulin Usul, usul, asal ilmu dasar. Hmm. Ilmun bi usulin, ilmu dasar. Atau ilmu usul. Ini termasuk usul ini. Asal. Hmm, ada usulnya. Mustanbatatun. Nian. Istimbat, apa tahu arti istimbat? Ayo. Enggak. Ustaz istinbatkan min kalamil arab mustanbatatun ya musbi usulun mustanbatat min kalamil arab yang diambil mustanbatoh ya min kalamil arab dari kalimat arab kalamil arab kalam omongan orang arab ha ah, antum ma maklum kalam ha ah. <laughs> itu kalam kalam sida <laughs> ini kalam Kalam sih sida Tapi itu kalam yang Tidak kalam menurut ilmu nahwu. Nah itu kalam <laughs> Itu kalam itu yang ini ya Ini kalam il-arab Ya'rifu biha Mengetahui dengannya Apa mustambato atau ilmu usul ini Mustambato Min kalam il-arab biha Ahwalah awal khiril kalim, gampangan. Ahwal, ahwal tu keadaan keadaan hal dari hal, keadaan akhir kalimah loh nah, nah bu itu akhir kalimah toktil yang ini duma kasrofatah fathah. khiril kalim, nah oh. bu. Iroban secara irob tahu irob diroh harkat loh harkat. Guabinaan dan mabni. Nah, yang tidak bisa berubah mabni. Itu, binaan itu mabni. Binaan itu kayak fondasi. Fondasi bangunan itu. Itu bina. Nah. <tuh> Kemudian kita sudah selesai sekarang. ya Cara Erop dan binanya mabni. Atau mabni itu ya, mabni itu kalau ini mabniun ala pancet. <laughs> itu bahasanya orang Jawa Timuran. Mabnyun ala pancet berarti tetap. Pancet itu tetap. <laughs> Mabnyun artinya pancet. Ini saya ngena nain bahasa Jawa pun masih bisa. Ah, masih bisa saya muqaddimatun utawi iku, utawi iki pamungkasan pengawalan. Di ilmu nahwu, eng dalam ilmu nahwu <tuh, tuh, tuh>, masih bisa saya. Hmm. Yo, kemudian sudah ya kita tarifu hal yang pertama sudah kita ketahui. Jadi secara luguh dan istilah kita mengetahui nahwu sekarang. Nah, kalau luguh sudah tadi, sekarang istilahnya apa? Ilmu usul, ilmu dasar yang diambil dari kalimah atau pembicaranya orang-orang Arab ya ya'rifu biha ahwala akhwa akhiril kalimi ya sehingga mengetahui ahwal atau keadaan akhir kalimah baik itu ketika dalam keadaan i'rab atau mabni mabni itu contohnya fa'ala fa'ala itu mabni enggak boleh ini dirubah fa'alu nah harus fa'ala. Contohnya ja'a. Ini mabni namanya. Gak boleh ja'u. Itu namanya benu. Atau ja'i. Gak boleh. Itu namanya mabni. Fi'il mudore' yang mabni. Mabni'un ala dhammi. Mabni'un. Fi'il mudore' juga seperti itu. Kalau tidak ada. Da anu, sebelumnya gak ada. Amil nasob. Amil jazm. amil. Ah, pokoknya itulah. Gak ada ininya. mabniyalah ini. Ya'rifu ya mabni 'ala bom dham bomah pancet tetap bomah ini. Nah, itu mabni namanya. Ya. Mabni nanti kita bahas itu. <tuh> Sekarang wa mawdu'uhu jam berapa? Besok Jumat insyaallah. Hah? Jam 9 ya. <tuh>. Yang dulu. <tuh. tuh>. Yang terus ya. Insyaallah taala ini ya. Kita sel selesaikan yuk. Wa mawdu'uhu dan bab-babnya Al-Kalimat Al-Arabiyyatu Kalimat Yang berbahasa Arab Minhaithu Yabahathu An-Ahwali Awakhiriha Dari segi Akhirnya Keadaan akhirnya min jihati al-i'rabtiha apa tadi jiha arah ya min jihati al-i'rabi bina'i dari segi gitu jangan di artian dari segi i'rab dan mabninya jadi pembahasan ya ini diartikan pembahasan wa mawdhu'uhu dan pembahasan pembahasannya nahwu apa al-kalimatul arabiyah kalimat Kalimat-kalimat atau susunan-susunan bahasa Arab dari susunan-susunan uh, uh, bahasa Arab di akhir ya di akhirnya min awalnya akhirnya dari susunan-susunan uh, bahasa Arab di di uh, an awalnya awakria susun bahasa Arab yang men, yang mencari atau untuk mengetahui ya bahasan itu mencari ya untuk mengetahui Keadaan akhirnya. Min jihadil i'rob biwal bina. Ya. Dari. Segi i'rob e dan. Mabninya. Ini i'rob e dan mabni. Insyaallah kita pelajari. Maksudnya i'rob e itu. Berubah. Kalau ini ada an. I'rob e itu seperti ini. Contohnya. Antum yang tahu fi'il mudorek apa? Fi'il mudorek. Yaktubu. Lihat ya. Katabah. Ini fi'il apa? Fi'il maldi. Ini mabni nih. Ya. Mabni. Maksudnya tidak berubah. Yang akhir ini enggak bisa berubah nih. Ini mabni. Yang i'rab e contohnya yaktubu. Nah, ini ha. Nah, yaktubu. Ini bisa berubah kalau ada an di sini nanti ada itu. Kalau adaan harus berubah menjadi yaktuba. Ini namanya i'rab. E Mu'rab itu bisa berubah. Nah, itu aja untuk pengetahuan ini belum, belum sampai. Antum waduh susah juga. Belum nyampe. Kita belum nyampe. Ambil-ambil ini belum nyampe untuk gambaran antum. Ayata sawar. Ah, itu baru tasawur dulu. Ya. Itu gitu. I'rab, e mabninya binaan secara bina mabnini. Ini maksudnya tetap gak bisa berubah. Ini walau gak mungkin ada an, wong ini, ini nanti itu masuknya juga. Gak usah dibahas lagi. <laughs> itu gak mungkin kena an. Kenapa? Nanti kita bahas kalau sudah setelah Erop. Nah, Bahasanya. <tuh> Kemudian, wasamratuhu. Dan hasilnya, hasil dari apa? Ilmu nahwu. Saulul lisan. Saunul lisani Wa thamratuhu saunul lisani Saunaya sunu Artinya apa? Bahasa Jawanya Sona <laughs> Saunul lisani ngerakso lisan Menjaga lisan Anil khotoi dari Kesalahan Fil kalami Di dalam berbicara Wal isti'anati bihi Dan Istianah tau istianah? nasta'in ndak tolong nasta'inatu bihi ala fahmi wal isti'anatu biasanya untuk membantu bukan untuk minta tolong untuk ini kalau di isti'anah memang minta tolong tapi kalau isti'anatu diartikan meminta tolong meminta tolong untuk memahami arti Al-Qur'an Tidak, untuk membantu wal isti'anatu bihi ala fahmi ma'a Alam fahmi ma'an alam fahmi ma'anil kitabi hmm. was sunnati hmm. untuk membantu memahami makna-makna Al-Qur'an dan sunnah wa mukhatabatil arab ba'duhum ba'dho dan berbicara dengan orang Arab yang dengan yang lainnya dengan dan berbicara dengan orang Arab gitu aja udah بعضهم بعضo diartikan dengan satu yang lainnya, yes. Satu yang lainnya ini enggak apa-apa berbicara dengan orang Arab gitu. Coba مخاطab dan ngomong, berbicara dengan orang Arab. Intinya kalau kita belajar ini belajar nahwu ini apa? Hasilnya apa? Enggak salah ngomong. Wak itu bersumpah, orang sumpah contohnya sumpah, wallahu. Diketawain, wah ha, sumpah kok wallahu. Enggak ada ceritanya. Ah, wallahu. Wallaha. Enggak ha. ada cerita bukan sumpah itu. Ah, itu di nahwu. Nanti huruf jar ada syaratnya ini harus dikasrah. Itu baru sumpah. Wallayli. Wallayli. So kok kasrah ada ceritanya sumpah itu terus bum. Wal qamaru. Oh ada. Wal qamari idza talaha, apa? wallaili idza yaghsya semua kasrah. Enggak boleh. Wallahu. Ha. Nah, bukan, bukan sumpah itu. Nah, Nah, biar ini, ini hasilnya ilmu nahwu ini. Nanti terpelihara lisannya ketika mengucapkan bahasa Arab dari kesalahan. Kita wain orang wallahu. Sumpahnya, ya, itu. Kemudian berikutnya Washarofhu, washarofhu, kemuliaannya bisa ya, rofita merotihi. Seperti kemuliaan uh, hasil tadi, uh, kemuliaan hasilnya tadi apa? Uh, kemuliaannya apa? Terbebas dari kesalahan. Jadi bisa rofita merotihi, kemuliaannya ini hasil ini sudah merupakan kemuliaan. Kemudian istimewaan sudah keistimewaan hasilnya udah nggak pernah nggak salah itu udah sudah apa termasuk uh, kemuliaan kemudian wanis dan digolongkan apa nahwu itu wanis dan digolongkan apa dinisbatkan ke apa nahwu itu huwa apa huwa itu nahwu ya kalau luqohul arabiyah nah huwa apa hiya kalau al luqoh hiya ya kalau aluha tuh harus hiya karena inahmu enggak ada tanda muannasnya nah muannas juga nanti itu ya huwa minal 'ulu minal ulumil arabiyyati dari ilmu-ilmu bahasa arab jadi hujan ya alhamdulillah Allahumma sayyidannafia ah ini ada yang jauh. saya tahu ada yang jauh. Tuhat. Ada yang ini. Al-Khur. Di ada. Ben Imran ya, Tuhat. alhamdulillah. Tuhat. Alhamdulillah Tuhat. di Ben Abi Imran. Imran, undang tuh yang lain tuh suruh sini biar tahu al-Qas tuh. <tuh>, <tuh>, tuh. Nih yang antum yang tahu nih, masyaallah. Nahwu tuh tahu sekarang, masyaallah. Al-biasa ya. Jadi apa digolongkan, dinisbatkan ke apa nahwu itu? ilmu ilmu bahasa Arab wahia isnaa syaroh ilman ini cuman nahwu itu cuman ada 12 ilmu bahasanya erokalam, ah. Allah antum apal semua sukses, InsyaAllah. ya <tuh> kemudian wadzigu dan yang ini arti bahasa waduhu uh itu orang yang meletakkan. Nah, tapi artinya di sini adalah orang yang membuat kaedah. Nahwu. Al-Mashhuru. Anna awwala. Ini la-nya harus di ini. Gak boleh awwalu. Anna awwala. Man waduhahu. Abul Aswadi Ad-Du'aliy rahimahullah Abul Aswad Aswadi Abul Aswadi ini juga ada abu ini bisa aba bisa abi tam ya Abu Hah enggak ini yang terkenal saja tapi tidak ada dalil yang sahih bukan yang meletakkan nahwu ini pembahasan nahwu yang Jurumiyah tadi saya baca tadi. Secara ini siapa tadi? Asan Haji. Asan Haji, Abdullah Asan Haji. Tois antum yang penting berangkat. Insyaallah taala lama-lama dikit atau banyak sesuai dengan kejuhudan antum, insyaallah fa'am. Hmm? Ya. Bi'amri, bi'amri. Oh, tadi ya, ini ya belum saya artikan ya. Al-masyhur yang masyhur terkenal <Susuk> Anna awwalam man wada'ahu sesungguhnya yang pertama kali mengarang atau meletakkan ilmu nahwu, membuat kaidah ilmu nahwu. Antum rapikan bahasa Indonesia yang bagus. Saya juga enggak pinter bahasa Indonesia. Abdul Aswad, tapi jangan sampai salah. <guruh> Dirapihin nanti salah paham. <guruh> Abdul Aswad ad-Duali Ya, yang pertama kali meletakkan atau membuat kaidah nahu adalah namanya siapa? Abu Aswad Adu Ali. Walaupun ini, ini yang terkenal saja. Tapi tidak ada sanat yang sahih yang menjelaskan bahwasannya Abu Aswad Adu Ali adalah orang yang pertama kali meletakkan ilmu nahu atau membuat kaidah ilmu nahu. Termasuk ini yang membuat kaidah itu ada tiga orang yang membuat kaidah ilmu tajwid. Salah satunya Abdul Aswat ad Ali. Ya, yang meratakan ilmu tajwid. Bi amrin bi amri bi amri bukan amrin ya. Bi amri bi amri amiril mukminin. Ali ibni, enggak yi, boleh yu. Ali ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu. Ya, bi amrin dari perintahnya siapa? Amirul Mukminin. Amir itu Amir siapa, Amir? Amir jangan-jangan tidak tahu Amir pemimpin ya. Amir, pemimpin, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT memberi eh uh, <tuh> Wain nama kul tul masyur. Nah ini kata ini siapa yang wain nama kul tu sesungguhnya aku berkata al masyur yang ngomong di sini kul tul masyur siapa berarti? Sunahji. Bukan. Ini lain. Yang mengarang kitab ini siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Sabit bin Sa'id al Wasabi yang mensyarah ini. Al Wasabi. Yang mengarang ini ulama ahlu sunnah. Ya lihat nanti kalimat-kalimatnya. <tuh> Di sini jelas saja. Ala fahmi ma'anil kitabi was sunnah. Wah, ini jelas orang-orang sunnah. <tuh> ya. Wa innam aqultul masyhur wa innama qultu dan sesungguhnya aku mengatakan qultu. Qultu lak artinya apa? aku ngomong ke kamu. Qultu lak. Iskul tulak Mada kul tulak Sudah saya su, Mada kul tulak Apa yang saya bilang tadi Kul itu apa? Mati berarti Yang aku, aku bilang yang ini ha -ha. Kalau bertanya bertanya uh -uh. itu ma, uh, Mada takul uh, Apa yang sedang kamu katakan gitu. Kalau mada kul tulak uh, Mada kul tulak Apa yang saya bilang tadi sudah saya bilang gini. Ya. wa in nama kul sesungguhnya saya mengatakan al masyhur di mana al masyhur kalimat al masyhur tadi, al masyhur di Wa uhu itu al masyhur. Kenapa saya bilang al masyhur? Walam akul dan saya tidak mengatakan walam akul, hmm, walam akul awaluman wabahu orang yang pertama kali. Me mencetak atau me membuat kaidah. Kenapa saya tidak mengatakan langsung kok saya tambahin al masyhur gitulah maksudnya. Kok tidak langsung kan seharusnya saya ngomong aja langsung awal awal ana awalaman wabu ahu gitu aja langsung. Kok saya buat di sini al masyhur. Kenapa lian nahu? Karena lam yujad sanadun sohihun Yanusu ala dalika, karena tidak dijumpai sanat yang sahih yang menaskan ala dalika tentang apa? Tentang orang yang meletakkan Abdul Aswat adua ali ini tidak ada sanat satu sekali. Ini pun satu pun tidak ada sanat yang sahih bahwasanya yang meletakkan atau yang membuat kaidah nahu adalah Abu Asad ad-Dali. Makanya al-muallif ah ini bukan Asan Haji, Al-Musobi terakhir aja. Saya juga hafalnya Son Haji dulu. Karangannya siapa? Son Haji terakhir karena mudah namanya panjang. lupa-lupa <ganti> terus. Kalau Jurumiyah siapa pengarangnya? Son Haji. Ini yang mensyarah siapa? Al-Musobi. Sudah gampang. <ganti> alaw safi saya agak susah apa ininya nama-nama itu sering ini yang ya nusul zalaligan nas ya yang yang menaskkan tentang awwaluman wada'ahu ya enggak ada nas yang sahih tidak ada pula Sanat yang sahih wa hukmuhu dan hukumnya apa mempelajari ilmu Nahwu, hukum ilmu Nahwu Al-wujubu Al-kifaiyu Fardu kifaya Wajib kifaya Kifaiyu Itu kalau sudah ini Tapi, kalau Pengen mengetahui bahasa Arab mema Pengen memahami Al-Quran dan Sunnah Hukumnya apa? Wajib Oh ini syaratnya nanti kalau pengen paham Al-Qur'an sunah enggak tahu ini. Iya, gimana bisa paham tanpa ilmu nahwu, ya? Ya. Waqad yata'ayyanu. Ala ba'd dun ba'd. Kama an arada tafsiril Qur'anil azimi mathala. Heeh. Waqad yata'ayyanu terkadang bisa berubah hukumnya ini wa qad yata'ayyanu 'ala ba'din duna ba'din kadang bisa berubah gitu aja artinya ini susah ngertike nyartinya itu kaman arad tatsirul 'adzim misalnya seperti halnya orang yang menginginkan belajar tafsir Al-Qur'anul Al 'adzim contohnya hmm. seperti halnya orang yang ingin belajar tafsir Al-Qur'anul Al 'adzim nah kalau ingin tafsir Al-Qur'an 'adzim Al berarti Hukumnya apa kalau dia pengen memahami Al Quran Al Hadim? Hukum belajarin nahw apa? Wajib. Wajib. <laughs> ya. Waktu ya ala baktin tuna baktin. Maksudnya hukumnya bisa berubah. Seperti halnya orang yang pengen mempelajari Al Quran Al Hadim. Kalau pengen mempelajari Al Quran Al Hadim, berarti harus memahami ilmu nahw. Muqaddimahnya sudah selesai. Ya. Mukhotimahnya dia selesai. Yaitu Ilmu Nahwu di sini yang pertama kita harus, kita harus tasawur beberapa hal. Yang pertama adalah ta'rif, kemudian maudu, kemudian thamrohnya. Thamroh tuhu, wa syarafuhu, wa nisbatuhu, wa di'u, wa hukmuhu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau ta'rifnya secara bahasa dan istilah sudah paham. Yang pertama menurut bahasa nahwu itu secara bahasa apa? Alqastu, kemudian almithlu, kemudian almiqdaru. Heeh. Mm -mm. Kalau bisa contohnya lebih bagus lagi. Ah, contoh kalau alqastu al nahwu jihataz Zaidin. Nahwu itu mithlu. Contoh seperti Zaidun nahwu Aliyin. Ini bisa diartikan Zaidun mithlu Aliyin. bisa. Nahwa itu artinya mithlu. Apa mithlu? seperti. Heeh. Ka, ini bisa diartikan Zaidun ka Zaidina uh, Zaidun ka Aliyin. Bisa. Ka Aliyin. Al-miqdaru. Kemudian secara bahasa, salah ini aja ilmu usul yang diambil dari kalimat-kalimat bahasa Arab untuk mengetahui apa? Hmm, dari yang diambil dari bahasa Arab atau perkataannya orang Arab. Untuk mengetahui akhir kalimah. Baik itu secara i'rob dan. Bina ilmun biusulin mustambatun min kalamil Arab. Ya'rifu biha ahwala awakhiril kalim i'roban wa bina'a. Terus. Uhu", kemudian. Bab-babnya itu apa? Bab-babnya itu akhir kalim. Ar intinya itu di sini apa? Bab tentang. Nahwu itu apa? Akhir kalimat damma Kasro, ah uh, tanwin atau tidak ya itu di. cuman bahasanya itu aja nahwu tuh mm -mm. tapi kalau nahwunya mantap luar biasa kemudian watsamratu hasilnya apa saunul lisani anil sanil khata' ayo dibaca gimana ini siapa yang siap baca heeh ayo saunul lisa heeh Ha'a uh -huh. wal isti'anati wal isti'anati bihi wal isti'anati bihi ma'ani boleh ma'ani alkitabi enggak harus dimudofkan uh -huh. harus digabung ma'anil ma kitabi was sunnati uh -huh. ini harus dibaca enggak boleh was sunnah tak di sukun, tidak boleh. Harus baca wasun sunnati Terus, ayok. Wah mukhoto batu. Salah kalau mukhoto. Wah mukhoto bati. boleh mukhoto Makanya Maknanya diharkati saya bilang. Nanti. Pokoknya itu dipakai yang penting baca. Wa mukhoto batil arobi ba'dihim ba'dhu heeh mm -mm. atau ba'duhum bisa ba'duhum bisa nggak. ba'duhum atau ba'dihim yang jelas ba'dihim ba'dhu yang benar ba'dihim ini kalau ini di, ini bisa ba'duhum ini kalau enggak tahu nahwunya <laughs> ba'dihim yang benar <clears throat> nah sekarang wa syarafuhu bi syarafi thamrati thamrati thamratihi thamratihi bi syarafi thamratihi wa dan siapa siapa yang membaca wa nisbatuhu ayo abu hafif aliman eh aliman ilman ilman ayo Ayo Abu Abu Ahmad papa sabar-sabar sabar Abuman Kunnya ayo Wa waḍi'uhu <inaudible> Heeh uh -huh. uh -huh. anna anna huwa an abul aswadi uh -huh. wada ahu. Wada ahu abul aliyu <inaudible> Heeh Amirul Mukminin adalah Ali bin Ali bin Abi Thalib. Thalibin. Thalibin. Abu Hanif. Bisa Abu ini bisa awwala bisa awalu tapi yang ini awalu yang benar mm -hmm. man, man, sambil ini loh ya sambil di dalam hati artinya di reka -reka. ya direka-reka artinya ya ini karena ini belajar mengartikan ya uh -uh. ayo direka-reka artinya di du, mm -hmm. alam, bayi, ayo jilam, Ha ah, ah, ha. Ah. Ini kundul Ayo. Lam yujad. Heeh. Lam yujad. Heeh. Hmm. Yujad. Sanatun. Heeh. yang yang nusu. Nah. Yang benar apa? Yanussu. Hah? Ya ya ala dzalika. Bukan, bukan. Enggak ada tanwin. Yanussu su so, anu dhamma tadi mm -mm. yes. heeh siapa nih yang mau baca aba almas oh yes ini nih yang udah tangan yuk heeh uh gimana -huh. uh -huh. yang benar alwujubu heeh heeh al kifaiyu heeh uh -huh. Mm -hmm. ala ba'din tu na tu na ba'din mm -hmm. uh -huh. aroda tafsirul tafsirul tidak apa-apa, ini latihan, latihan baca uh -huh. tafsirul Al-Quran Al-Azimi Al-Quran Al-Azimi Al-Quran Al-Azimi Masalah Atau masalan Masalan ya. InsyaAllah Ta'ala Sudah selesai, yang atas ini Mau dibaca juga, yang lain yang belum baca Ini Antum sering membaca Semakin Benar nanti bacaan Antum Al-Mithalu Artinya sama tapi tulisannya beda. Dua-duanya sama-sama masdar. Masdar itu apa? Misaalun sama mathalun itu masalan itu sama-sama masdar. A -a, tapi artinya sama tapi bacanya beda. Karena di sana ada dua masdar, itu masdar mim sama masdar ghairu mim. Misaalun sama artinya dengan mathalun. Masalan sama masalun, masal itu perumpamaan masal sama aja. Misalun contoh. <tuh> <tuh> Ayo siapa yang ini dari awal? Siapa yang belum? Ayo Pak Heri, ya Pak Heri. <tuh>. Muqodimatun, yang bener loh ya bacanya. ya ya biar biar dulu nanti dibenerin ayo fa'il min nahwi nahwi udah enggak usah takut ini nanti enggak boleh disukun juga asal jeplak kata orang Jawa asal ngomong aja enggak apa-apa dulu karena ini memang untuk salah antum nah, kalau pengen bener ya harus belajar berbulan-bulan yang istiqomah dulu nah, sekarang masih salah enggak apa-apa yang penting ngomong Nanti dibenerin. Ayo, mm -mm. Oh, ini Ihlamu apa apa Eklam. yang benar? Kita... Ilam. Heeh. Ihlamu uh -huh. anau yanbali likulli syari'in. Nah, enggak boleh disukun. Heeh. Vannin. Ada tasydidnya. Heeh. An yatasawwu. Heeh. wa blashuru'i fihi ya kun ala bashiratin fihi wa illa lam yantafi' bihi wa illa lam yantafi' bihi enggak perlu diikhfa'kan Nanti belajar ta'ad juid juga. InsyaAllah kita akan belajar kaidah ta'ad juid juga. Waktunya masih ini, belum saya ini kan. Ayo. Ayo. Wayah, ah. Wayah sulu. Wayah sulu. Mm -hmm. Wayah sulu. Hmm. Tasowuru. Tasowuru. Bima'rifati umurin. Bima umurun minha. minha itu sama kalau ini nanti lihat antum antum pas baca antum baca sama yang baca yang sama artinya lain kalau saya sekarang saya baca mungkin antum insyaallah bisa oh artinya bisa direka-reka walaupun dengerin muqaddimatun fiilmin nahwi i'lam انه ينبغي لكل شارع في فن من الفنون ان يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه ليكون على بصيره فيه والا لم ينتفع به ويحصل التصور بمعرفه امور منها تعريفه وموضوعه وثمرته وشرفه ونسبته وواضعه وحكمه ايتوا orang yang dengar ha titik komanya pas, nah, dia tahu. Tapi kalau membacanya ini nanti syukur allah lama kelamaan kita ini. Atum sudah belajar saya dengar tuh dari pusat isnan. Hada Lain dengan ini. Hada kalamun. Ini nggak paham orang. Apa ini? Ini titik komanya mana? Mesti sudah diajarin Ustaz isnan cara membacanya panjang pendeknya. Nah, ini nanti ditambah lagi. Dipraktekan banyak lagi. Gak sama kayak yang dihiwar. Kalau dihiwar tuh untuk percakapan setiap hari. Kalau ini, nanti apalagi pembahasan ini. Wah, ini tentang istihwata. Tentang apa lagi itu. Wah, banyak ini nanti. Tawasul. Itu mengartikan sendiri, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nanti siapa tahu Pak Agus ngarang-ngarang Nah, Terus nerjemahin semuanya, wah kita tinggal yang edit yang Bahasa Indonesia, semuanya. <gifat> Itu ya, Allah alam, bersyob. Mungkin ada yang tanya kan? Ini harus paham semuanya. Silahkan silahkan. Yang masuk malam jangan ragu-ragu keluar ya. Nah, yang malam. <gifat> Kalau yang Jumat biasanya, masya Allah. ini yang ini paham semua, insya Allah ya, insya Allah paham ya, gampang kok ini. Ini belum ini, yang penting ini untuk tasawur saja. Ini intinya tasawur di sini. Eh, ilmu nahwu tuh ini, nahwu tuh secara bahasa ini. Saya belum paham tentang mengenai alat-alat itu apa saja gitu yang di dalam bahasa. Nah. Secara umum ya Ya sudah <tik> Ilmu alat Untuk memahami Al-Quran Sunnah Itu ada kalanya Ada Nahwu Sorof Kemudian bahasa Arab Arab Kemudian ah, Balagah Nah, kemudian apa ya ya udah ilmu usul usul fiq uh, usul fiq bisa itu untuk memahami itu untuk memahami Alquran ya Tafsir Alquran Karim tapi kalau ilmu bahasa saja ilmu bahasa ya nahmu sorop ya bahasa Arab masa Arab ini di sini adalah Mufradat Iya ustadz Isnan. Ha -ha. Us ya, sekarang sorof ini sorof ini aja ilmunya khusus. Cuma nanti sudah masuk di sini, sholat Taala. Itu sudah belajar sorof. Kebanyakan yang dibelajar sama ustaz Isnan itu kebanyakan sorof. Sorof itu, itu faalaf, faalaf, faaluf, faalat itu itu sorof. Sorof di sini itu bu. Artinya sorof itu Kalau nahwu kan cuman akhir. Sorof itu dari asalnya. Nah, contohnya Cukup cari kalimat perubahan nyata sorf tuh. Nah, itu nah. Itu. Ya. Jalasu asalnya dari mana? Jalasa. Nah, nah, nah. Contohnya lagi apa di situ? Nah, yang lain mukatimaton. Yang di situ afan, afan ini. Hah? Mukatimaton, mukatimaton. Dari kalimat alimah, ha -ha. alimah, eh alam, ha -ha. alimah ya alamu, eh Terus apa lagi? Mau ha? jimat apa? Masyhur, uh, masyhur, istigharoh. Bisa, bisa dari kalimat istigharoh. Istigharoh, masyhur. Hah? Tasawur. Ah. Uh, Tasawur. Itu ininya bisa di Antum tuh insyaallah taala itu nanti insyaallah taala sambil ini sambil na nanti jam ini ini belum saya praktekkan. Harus tahu alatnya dulu. Oh dipraktekkan di sini oh dipraktekkan apa praktek di sini. <guluh> belum tahu ilmunya. Maksud saya harus ada alatnya dulu. Jadi saya bilang antum sempatkan sempatkan